Korea mengakui bahwa wadoro k o m u n i t a adalah pelopor perdamaian yang nomor satu. Matur s u u matur s u u Ini harapan Indonesia untuk kedepannya. Ya Tidak, beberapa artis topnya Indonesia bareng Monata. Udah kita persembahkan untuk a n d a Thanks to Sembilan Fashion Production Shooting. Terima kasih. Good luck to Sembilan f a s i o n Dan kali ini Anda bakal digoyangin oleh pedang dud asal Jawa Timur Tepatnya dari kota Puda g r e s i k Bohai, udah jelas Cantik so pasti Ini yang jelas artis ini adalah pacarnya Wadoro Komunite Irma Permatasari Monatan Cap j u s t i Thank、you